Uh, dari bumi Intan p a r i k a r a n g a n y a r ada satu artis bontot dari s e l i d a digasih bersama-sama ada Nita Savana. Selamat siang Mama. Jadi temanya apa?